وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاد ورثم دون إله وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الخدا خدا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم الأمور مُدَّةَ تُهَا Wa kulla muhdasatin bid'ah ah, Wa kulla bid'atin dola Lahwa kulla dola latin finna ah. Jemaah sekalian Rahmaniyahullah Wa iyakum <tuh> Mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Kajian dari kitab Arba'in Menggantikan saudara saya Yang mulia Ustaz Sulam yang berhalangan hadis nomor 17. An Abi Yahla taddat ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah shallallahu anhi wasallam kala dari Abu Ya'la yang namanya taddat bin Aus mudah-mudahan Allah meridhinya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Lillahi kata berkisar Ala kulli syaitin, wa ida patam tumpaah tinu nukit laka, wa ida dabat tumpaah tinu dibat a, wal yuhiddu ahadukum safratahu, wal yuri dabihatahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. <coughs> Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal, atas segala sesuatu. Wa'idah fa kata tu, jika kalian membunuh, fa'ahsinu, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Wa'idah zabah tum fa'ahsinu di bahasa. Jika kalian menyembelih sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhiddu ahadukum safratahu, pisaunya ditajamkan. Wal yuri dzabihatahu. Dan hewan yang mau disembelih tadi jangan dibuat stres. Seperti kebanyakan kaum muslimin ketika menyembelih, ya. Nanti kita lihat bagaimana aplikasinya. Innallaha katabal ihsan Apa hukum katabah di situ Hukum katabah di situ Artinya wajib Jadi berbuat ihsan Di dalam membunuh dan menyembelih Wajib hukumnya Contohnya Firman Allah yang tercantum Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman Innassolatakan Alal mu'minin Kitaban Maukutah Sesungguhnya Solat itu Allah wajibkan Bagi orang-orang mukmin Pada waktu-waktunya Atau firman Allah di dalam Surat Al-Baqarah Kutiba alaikumusfiyam Allah mewajibkan kalian Berpuasa Jadi berdasarkan firman Allah ini Hukum ihsan itu Adalah wajib Karena hukum asal Perintah adalah wajib Al-Aslu, Fil-Amri, Al-Wujub Hukum asal perintah Selama perintah itu datang dari Allah dan Rasulnya Hukum asalnya wajib Apalagi berkaitan dengan agama Nanti baru dipilah Apakah dia turun dari nilai wajib atau tidak Sekarang apa yang dimaksud dengan Ihsan Ihsan definisinya mendatangkan, memberikan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Itu makna ihsan. Isalun naf'u ilal akhirin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Itu ihsan. Kalau dalam bahasa syariat namanya ihsan antak budallah kaannatsa talaqun engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah fa'inlam takun sarahu fa'innahu ya roka seandainya engkau tidak bisa melihat Allah ketika engkau menyembahnya yakinlah Allah melihatmu. itu dalam bahasa hadis, dalam bahasa syariat sekarang kita kembali kepada hadis ini Allah memerintahkan ihsan itu di dalam segala hal di antaranya firman Allah, "Innallaha ya'muru bil Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan. Ya? "Wa ahsinu berbuat ihsanlah kalian. Innallaha yuhibbul muksinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dalam bahasa kita Ihsan ini sering dan populer diartikan dengan baik Ya, dalam masyarakat kita Padahal Ihsan itu lebih dari baik Nilainya di atas baik Mencari orang baik saja sudah susah saudara. Bagaimana mencari yang Ihsan ya. Nah, kita kembali kepada hadis Di dalam pembunuhan Membunuh di dalam Islam dibolehkan dengan hak Allah. Kisot. Itu hak Allah. Hak agama, membunuh. Kalau orang membunuh, hukumannya bunuh. Bagaimana membunuh dengan baik? Bunuhlah di titik yang mematikan. Di mana titik mematikan itu? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Walikam mengatakan. Titiknya tulang di bawah otak. Maka itu lihatlah kalau hukum penggal kepala selalu di sini, itu langsung mati orang. Kalau belum pernah melihat, percaya aja langsung mati. Kalau saya dicoba, ya. Beda dengan hukum tembak di jantung. Orang yang jantungnya kena belum tentu mati langsung. Beda dengan di sini. Kalau kepalanya sudah menggerinding, nggak ada dokter yang bilang tidak mati. Kenapa hukum Islam dan hukum yang dijalankan di Arab itu dibilang tidak berperikemanjian? Itu pembunuhan yang paling baik menurut Allah Subhanahuwataala. Sekarang dipilih oleh Perancis, ya? Tapi Arab dibilang tidak berperikemanjian. Perancis dibilang berperikemanjian. Hukumannya sangat-sangat penggal-palak. Jadi dalam membunuh, bunuhlah dengan baik. Jangan membuat orang itu menderita. Ketika dia menjalani hukuman mati Penggal kepala dia selesai Karena hukuman mati itu Memberi pelajaran dan kebaikan Bagi orang yang hidup Bukan orang yang mati Kalau orang melihat hukum penggal kepala Di Jeddah, di Masjid Kisos Mikir seribu kali Dia memengulangi Kelakuan temannya itu Karena gak ada jalan tua Kepalanya pisah dari badannya Berbeda dengan di negeri kita Orang ketagihan Karena hukumannya tidak Membuat dia kapok nah, Itu perbedaannya Selalu hukum Allah itu Lebih baik dan terbaik Buat manusia Beda dengan hukum manusia Kemudian Nabi yang mulia Alaih s.a.w Melanjutkan sabdanya ini Setelah di awal dikatakan bahwa Berbuat ihsan Pada setiap hal Tergalas sesuatu Allah wajibkan. Ketika kita bekerja di kantor, kita ingin berprestasi. Maka setiap tugas dari pimpinan kita kasih atau kerjakan dengan nilai yang terbaik. Karena itu pasti ada ganjaran ya nanti, predikat, bonus. Ya. Demikian juga di dalam membunuh, di dalam menyembelih Pembunuhan yang dilakukan sebagian masyarakat Itu sangat bertentangan dengan Islam Pertama, tidak atas dasar Allah Karena hawa nafsu. Yang kedua, ketika membunuh pun Dia tidak melakukan pembunuhan dengan baik Ada yang dipinjam, dimutilasi Dibakar hidup-hidup Laki-laki kalau tidak bisa Memberikan kepuasan Dan menjadi pemimpin yang baik di rumah Hati-hati Banyak istri yang nekat membakar suaminya hidup-hidup Itu kita lihat di masyarakat ya. Makanya jangan mau jadi laki-laki di bawah kerja istri Harus jadi laki-laki Bisa berbicara Bisa bertindak dan bertikap Jangan menunggu order dari istri Walaupun dia diperintah Berbuat baik terhadap istrinya Tapi dia bukan prajurit istrinya, ya itu penting bagi laki-laki, karena kita melihat sekarang ini pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan manusia itu sudah keluar dari alur agama, membunuh karena hawa nafsu, kemudian melakukan pembunuhan dengan semena-mena, ya, membakar, menyiksa, menikmati pisaan kita, ini penyakit orang aneh. Banyak pemimpin dunia yang berpenyakit aneh Menikmati Bagaimana orang lain menderita Sampai mati Itu sudah ribuan tahun Warisan ribuan tahun Bagaimana dulu Namrud ingin membakar Nabi yang mulia Khalilul Rahman Ibrahim Alayhi salatu wassalam Dilemparkan ke dalam air yang sedang mendidih Itu kan menikmati penyiksaan Dan itu tidak ada di dalam Islam kalau engkau ingin menyembelih, sembelihlah dengan baik. Lakukan kerjaanmu dengan baik. Apa yang dimaksud baik di dalam menyembelih? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wal yuhidu ahadukum saqra Pisau yang akan dipakai, alat pemotong yang akan dipakai itu, diasah yang tajam. Wal yuri zabi dan hewan yang akan dikorbankan itu jangan dibuat ketres, artinya dimudahkan dia, dia gembira menghadapi kematian itu. Kalau kita melihat cara kita menyembeli hewan kurban, sering tidak beradab, ya? Kenapa? Ditarik begitu saja. Talinya itu Sehingga leher Talinya menceki lehernya Dia gak mau dipaksa Telinganya ditarik Ini jarang kita lihat di Arab Hewannya datang begitu saja ya, Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu Menyaksikan bagaimana unta disembeli Bagaimana orang mau unta Kayak nyembeli kambing Gak bisa Unta itu disembeli ketika sedang berdiri Dan titik mematikannya ada di sini Antara tulang dada Sama tulang leher Pisaunya kecil, sejengkal Unta segede apapun Tewas, terkapas Ya, darahnya mancur Seperti brandweer itu, mobil pemadam kebakaran Dalam keadaan berdiri Hanya hitungan menit Langsung jatuh Kita nyemrik kambing susahnya bukan main Mujuk kambingnya Susah, apalagi sapi Pernah lihat sapi sembrit Kayak apa itu Disiksa Ya diikat pakai balok, ditendang, ditarik ekornya. Nah ini tidak berbuat baik di dalam menyembelih. Apalagi ketika menyembelih, di situ hewannya ditidurkan terkapar, baru di situ pisunya diasah. Ini yang nanti katakan, apakah engkau akan membuat dia mati dua kali? Ini nggak boleh. Tidak beradab mengacap pisau di depan hewan kurban. Dia tahu dia akan mati disembelih. Dia tahu Tuhannya siapa dan dia tidak mengerti lihat manusia itu menyiksa dia seperti itu. Seharusnya ambil kambingnya tidurkan langsung, tak perlu pakai upacara-upacara lain. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Kalau engkau menyembelih, lakukan dengan baik. Lakukan dengan baik itu pisaunya yang tajam, kemudian buat hewan itu gembira dengan penyembelihan itu, tidak stres, ya. Karena sikap kita banyak hewan yang stres ketika akan disembelih. Kita saja yang tidak mengerti, ya. Kita tidak mengerti bagaimana hewan itu stres. Karena perbuat baik Di dalam menyembeli itu Kriterianya Tentu Alat yang dipakai Untuk menyembeli itu betul-betul Qualified Tajam ya Bisa membuat darah mengalir Jangan sudah diogrok Berapa kali, darahnya tidak keluar-keluar ini yang bodoh bukan pisaunya orangnya. Karena kalau menyembelih kambing itu posisi tenggorokan harus kencang dibuat. Kalau kencang begitu pisau nempel langsung ditarik, terbuka itu ininya. Nah, kalau orang enggak ngerti, maka itu kita perlu belajar melihat ketika orang menyembelih. Bagaimana teknisnya. Kalau sapi biasa lehernya itu ada apa namanya? Apa namanya? itu kalau nggak ngerti berapa lama narik itunya aja. Tapi kalau ngerti digulung itu, digulung sampai mepet ketenggorokan tempelkan sisunya tarik, meh selesai. Kalau nggak berapa lebarnya itu, keder-kedernya itu, lama nariknya pakai pisau, ya, sebelum ditendang sama sapinya yang membeli. Jadi alatnya itu betul-betul harus terjamin. Kalau kita belum biasa tanya sama tukang potong. Pinjam sih seorang yang biasa memotong. Jangan kita terlalu yakin mandiri sendiri. Ini danchi batu ini saya sendiri yang atas. Ya belum pernah dikasih buat potong. Ya itu alatnya. Kemudian tempat yang dipotong. Kita harus tahu tempat yang mematikan. Dimana tempat mematikan tadi dan bagaimana posisi membuat dia mati dengan cepat. Kita pernah barangkali pengalaman melihat kambing yang dipotong masih berdiri. Pernah pengalaman. Ya. Saya enggak tahu itu kambing minumnya apa itu. Minum jamu apa dia. Ya. Apakah sering ke fitness? Sudah dipotong masih berdiri dengan tegar. Yang kedua, ketika memotong di masyarakat ada keyakinan dan paham yang salah kalau kita motong, pisuhnya terburu dilepas, kata yang lain, potong lagi, kita taruh lagi pisuhnya, mungkin masyarakat tidak mau makan itu hewan. Bagi masyarakat, pisuh itu tidak boleh dilepas dari tenggorokan sebelum benar-benar mati. Jadi untuk menetralisir pemahaman ini, kalau kita memotong, jangan buru-buru mengangkat pisau. Dari sini tenggorokannya. Ya, untuk meyakinkan memang udah mati semuanya udah terbuka tenggorokannya itu ada tiga apa serat nafinya itu harus kita yakin kemudian baru diangkat karena kalau kita buru-buru mengangkat nanti orang bilang itu belum putus kita balikin lagi tenggoroknya orang nanti bilang nggak sah padahal nggak ada urusan yang sah dan tidak sah tapi masyarakat nggak mau makan nanti dagingnya ya. Jadi tempat yang mematikan itu kita harus tahu Dan bagaimana posisi membuat dia mati dengan cepat Tadi sudah saya singgung Dibuat kencang posisi tenggorokannya Itu ketika kita menaruh pisau Akan dengan cepat dia nembus tenggorokan ini Nggak perlu kita kayak gergaji gitu, nggak perlu Menyembeli yang paling gampang Taruh pisaunya, tempelkan, tarik dengan kekuatan penuh Tarik aja, dalam posisi pisau itu menempel di leher kambing atau sapi itu. Ditarik, dia akan kebeset sendiri. Ya. Kemudian yang tidak boleh lupa tasmiyah, menyebut nama Allah. Ya. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa menyebut nama Allah, cukuplah kita menyebutnya ketika akan makan. Itu sudah menetralisir faktor kelupaan tadi. Ada orang karena grogi barangkali lupa menyebut Bismillah waktu motong. Ya, namanya pengalaman pertama waktu akikah atau kurban, panik dia di depan kambing, sehingga lupa yang udah dihafal dari rumah hilang. Ya, tapi jangan bilang-bilang orang, biar enggak heboh. Nanti dia bilang saya tadi nggak belajar Bismillah, mati juga tuh kambing. Orang jadi ribut, nggak mau makan daging kurbannya nanti. Lupa penyakit manusia Tapi gak usah pamer sama orang Cuma ini Kita diberi penekanan Bahwa memotong Hewan kurban dengan baca Bismillah, kalau lupa Dinetralisir dengan Membacanya ketika akan makan Dan kita diperintah Ketika makan membaca Bismillah, itu menetralisir Bagaimana orang memotong hewan ini Kita gak mau tahu lagi Dan kaum muslimin pun Dibolehkan memakan sembelihan ahlul kitab ada di Al Quran ayatnya bukan saya yang buat. Ya <tuh> boleh kamu memakan sembelihan ahlul kitab tercantum di surat al Maidah ayat kedua. Wa to'aa mul utul kitab filulakum sembelihan ahlul kitab halal buat kamu. Tidak usah membahas ahlul kitab yang dulu dengan yang sekarang berbeda Sama Sama-sama pakai salib Yang sekarang salibnya kan kayak dulu bukan dibalik ya Salibnya tidak direnovasi Gerejanya itu-itu juga Dan Allah menyebut ahlul kitab di dalam Al-Quran Tidak ada perbedaan antara dulu dan sekarang Sama-sama mereka menyimpang dari agama Allah Tapi mereka tetap disebut ahlul kitab Karena kepada mereka Allah turunkan nabinya dan Allah beri Alkitab Itulah predikat Ahlul Kitab Ya Kemudian Tadi di poin yang kedua dikatakan Menyebabkan darah mengalir Bagaimana kalau matinya disetrum Karena banyak orang mengambil jalan pintas Di pabrik-pabrik besar itu Kalau kita gak tahu Hukum asal makanan Halal, hukum asal Tapi kalau kita tahu Memang disetrum lebih bagus menghindar untuk memakannya Karena di disetrum itu Tidak mengalirkan darah Ya Binatang yang di disetrum darahnya tidak mengalir Kalau yang digetak kepalanya bagaimana Ya ikan itu kan digetak ya Boleh gak Boleh Ya gak boleh dibakar hidup-hidup Nah ikan baru habis ditangkap Langsung dibakar Gak boleh <tuh> Digetak dulu dibuat mati dulu Ya, karena agama kita melarang Membakar makhluk Allah hidup-hidup Ini sekaligus peringatan Buat kita kaum muslimin. Ada yang karena bencinya sama tikus Begitu dapat disiram Sama bensin, dibakar hidup-hidup Gak boleh, mending bunuh-bunuh Sekalian Beberapa tahun yang lalu Karena bencinya orang sama pengendara metro ini Karena sudah nabrak orang mati, ditangkap Dibakar hidup-hidup, ini bukan apa islam di dalam Islam tidak ada men hakim sendiri. Kemudian yang membunuh itu harus dewasa, artinya orang yang bisa membedakan baik dan buruk Muslim berakal. Bagaimana kalau orang gila yang bunuh? Orang gila nggak bisa bedakan mana leher mana kakinya, ya karena itu dia nggak berpakaian di jalan atau anak-anak. Boleh, boleh kalau sudah tamis Sudah bisa membedakan Mana yang baik dan mana yang Buruk Kalau anak yang belum tamis disuruh Membunuh hewan kurban Kira-kira yang mati siapa? Bisa-bisa Yang anak itu yang mati Hewannya kabur ya, Jadi faktor itu diperhatikan Jangan karena Semangat mendidik anak Keterlaluan, tidak mempertimbangkan sikon Udah kamu yang sekarang yang motong Apa yang liatin Dia gak mau tahu anaknya udah tambis atau belum Ya Kemudian juga Yang perlu diperhatikan adalah Seperti tadi sudah saya singgung Tidak menajamkan Alat pemotong Di depan hewan kurban Begitu sudah dalam posisi Motong misalnya Dia sudah pegang pisau Tapi dia tidak yakin pisau nya tajam atau tidak Separuh kakinya masih di leher kambing Tangan yang satu masih ngasah di sini. Nah ini tidak pantas. Ini yang Nabi maksudkan Membunuh dua kali Hewan itu sudah mati melihat Engkau mengasah pisau Sebelum engkau menyabat lehernya Dua kali jadi dia mati ya? Jadi itu perlu Diperhatikan lebih bagus kita asap pisau Kita tes mau pakai rambut Mau pakai kertas Jangan ke kulit ya Kemana aja udah yakin baru datengin tempat pemotongan Dengan pisau di tangan Jangan sudah hewannya terbujur Mau sapi mau kambing masih dari pisau Mana tadi yang menggang pisau ya Kemudian Yang perlu diperhatikan juga adalah Berbuat ihsan itu di dalam menyembelih sehingga engkau yakin ketika engkau memotong hewan sembelihan itu target dan tujuan engkau memotong tercapai, yaitu mati bukan menyiksa ada hewan memang ketika sudah disembelih, dipotong dia masih bisa berdiri dengan tegar ya Maka dalam menghadapi kondisi seperti itu jangan ragu untuk meyakinkan membuat dia mati. Adapun tanggapan reaksi masyarakat nggak usah didengar, karena nanti ada masyarakat bilang itu nggak sah. Sekali potong nggak mati. Nabi masyarakat kita masih begitu, ya. Tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena itu hadis ini memberikan pelajaran bagaimana Islam mengajarkan untuk bersikap ihsan meski kepada hewan yang akan disembelih termasuk kepada manusia yang terkena hukuman mati hukuman kisos karena kisos pembunuhan yang dibolehkan menurut agama agama yang menentukan dia boleh dibunuh atau tidak bukan faktor manusia Itu yang perlu kita perhatikan Di dalam hadis ini Kemudian Di dalam Melaksanakan hukuman kisah Tidaklah hukuman itu Ditegakkan karena kebenaran Bukan karena hawa nafsu Karena Allah Melarang dirinya Untuk berlaku zolim Terhadap dirinya sendiri Maka dia pun melarang kezoliman terhadap hamba-hambanya Termasuk di dalam pembunuhan Di dalam penjelasan hadis ini Disinggung Atau yang menjadi sorotan utama adalah masalah ihsan ya, Kita sering benar Allah memerintahkan seseorang berbuat ihsan kepada orang tuanya wabil walidaini ihsan ihsan di dalam definisinya seperti tadi sudah kita catat memberikan manfaat kepada orang lain ihsan terhadap orang tua di masyarakat kita lebih sering kita dengar dengan istilah berbakti ya berbakti atau berbuat baik kepada orang tua itu maknanya lebih lagi dari sekedar ini tadi. Menahan diri untuk tidak berbicara dan berbuat yang menyakiti dan menyinggung perasaan orang tua. Itu luar biasa. Karena kita tidak pernah bisa membalas jasa kedua orang tua. Karena itu Allah berulang-ulang memerintahkan manusia untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Kalau kita lihat ihsan atau berbakti atau berbuat baik di masa lalu, bagaimana anak itu berbakti kepada orang tuanya, rasanya kisah itu cuma ada dalam dongeng. Sudah tidak ada lagi sekarang, kita seperti itu. Walaupun kita melihatnya sebagai barang langka. Contohnya apa? Bagaimana dikisahkan di masa lalu Seorang anak yang makan di meja makan bersama orang tuanya Tapi tidak berani mengambil lauk Ya, Dan ini diperhatikan oleh temannya Kenapa engkau kalau makan di meja bersama ibu bapakmu Engkau tidak berani mengambil lauk Apa kata anak ini? Ini yang anak ini ulama bukan anak cengengesan Ulama dia dengan sederhana dan polos menjawab Aku khawatir Kalau ketika tanganku akan mengambil lauk Orang tuaku punya niat yang sama Karena melihat anaknya bernafsu mengambil Dia mengurungkan tangannya Dan aku tidak mau itu terjadi pada orang tuaku Dia menahan diri tidak mengambil ikan Karena melihat aku anaknya akan mengambil ikan Lebih bagus aku tidak mengambil ikan Biar dia makan dengan ikan Itu sudah tidak ada sekarang Ya, arus lalu lintas tangan di meja makan itu padat dan semrawut. Kita nggak mau tahu orang tua kita udah ngambil apa belum? Ya, yang penting kita duluan, orang kita duluan rumah. Bapak kita kan lagi liburan tempat kita. Kita kepala rumah tangga? Nah itu yang salah. Kita nggak memberi contoh sama anak-anak kita bagaimana bersikap baik terhadap orang tua. Itu pendidikan yang mahal. Kalau anak itu melihat orang tuanya santun terhadap kakeknya. Dia akan santun pada bapaknya nanti Sebaliknya Ketika di dalam satu keluarga Seorang anak melihat bapaknya Tidak santun dengan kakeknya Ya Mereka makan di meja makan Yang terbuat dari kristal Piringnya kristal Tapi si kepala rumah tangga Memberi makan bapaknya yang ada di rumah itu Dengan piring kaleng ini diamati oleh anaknya yang masih TK Anak ini dengan cerdas bertanya Kenapa Papa memberikan kakek makanan dengan piring kaleng Tidak seperti piring yang kita pakai Bapaknya dengan bodoh menjawab Saya bilang dengan bodoh Dia tidak sadar anaknya TK itu sudah cerdas Kakekmu ini sudah tua Piring kristal ini Papa beli mahal Di kutub selatan Papa beli mahal, kalau pecah bagaimana Iya, tangan kakekmu itu udah gemetar kalau makan kalau pecah kita gak bisa beli lagi anaknya dengan cepat menjawab nanti kalau kakek sudah wafat piring kaleng itu aku simpan untuk makan bapak nanti kalau sudah tua lihat cerdasnya anak itu dan betapa bodohnya si bapak dia gak sadar anaknya usia tinggal dipintar dari dia inilah pendidikan yang sering kita lupakan Ketika kita kumpul di rumah bersama orang tua kita yang sudah sepuh. Dan cucunya yang anak kita sendiri. Semua direkam oleh si anak di kepalanya. Bagaimana bapaknya bersikap terhadap kakeknya dan neneknya. Ini yang saya bilang tadi. Ihsan. Yang sudah menjadi barang langka Hadis ini berbicara di awal. Allah mewajibkan Ihsan pada segala hal. Segala hal di sana termasuk. Kepada kedua orang tua Kepada masyarakat Kepada keluarga yeah. Walaupun Sorotan pembahasannya tentang pembunuhan Tetapi di awal dikatakan Alakulisayin Terhadap segala sesuatu <tuh> Kita di masyarakat Karena diajar egois Dan individualis Sering kita menginginkan Yang baik untuk kita Yang orang lain kita nggak mau tahu. Contohnya kan banyak sederhana, bagaimana beratnya kita menyingkirkan batu atau rintangan atau potongan ranting di jalan. Yang penting kita selamat orang lain bukan urusan saya. Padahal di sana tersimpan Ihsan ya. Bagaimana ketika kita rebutan di lampu merah, ketika mati lampu kita pikir cuma kita yang pengen sampai di rumah, orang lain biarin nginap di jalan. Akibatnya apa? Macet. Kalau masing-masing mau berbuat ihsan, memberikan orang jalan, orang lain jalan 5 menit, nanti dia 5 menit jalan, selesai masalahnya. Kita harus belajar bagaimana kasus tsunami kemarin di Jepang. Ya? Orang sana enggak panik kayak orang kita padahal dia penyembah matahari bukan penyembah Allah. Bagaimana paniknya negeri ini ketika gempa? Di sana, di gedung bertingkat itu. Di Sudirman, di Kuningan. Semua rebutan turun dari lantai 14, 15, pengen selamat duluan. Akibatnya apa? Kita tahu kan? Lihat enggak gempa di Jepang kemarin? Orang tetap rapi, antri turun. Dengan disiplin, ketat. Dia penyembah matahari, bukan penyembah Allah. Enggak malu kita jadi orang Islam. Di mana isan tadi itu Dan ini berlaku -laku. Karyawan di kantornya Pimpinan dengan karyawannya Jangan mentang-mentang pimpinan Dia hidup di zaman penjajahan Minta dilayani terus Malu melayani karyawan Bagaimana Raja dan khalifah terdahulu Melayani rakyat jelata Saya baru lihat judul buku baru Tebalnya segini Salifah yang agung Umar bin Abdul Aziz Lengkap dari A sampai Z Pembahasannya Bukan main Luar biasa ya. Bagaimana nah kalau orang mengerti agama Menjadi salifah Dia tahu persis Sekedar contoh saja ya. Ketika dia lewat Menyandung kaki orang Samalah kayak orang kita Lu gila Salifah dibilang gila tapi Khalifanya bilang apa? Enggak, saya sehat. Uda selesai. Mengawali udah segini semua itu. Kalau dicita, hilang orang itu. Udah kuburannya enggak jelas di mana. Kalau dicita, ya. Tapi ketika Khalifah ditanya oleh asistennya, lu nggak ada masalah. Karena dia cuma tanya, saya gila enggak? Karena nyandung kakinya kenapa harus tersinggung? Kalau saya enggak gila, selesai kan? Itu Khalifah. Bagaimana kita? baru jadi camat aja udah sok. Baru jadi RW udah sok. Ya? Orang mau minta tanda tangan, nunggu. Tunggu saya mandi. Dia juga capek, tahu. Dia jangan jadi RW kalau enggak mau capek. Ini Khalifah, cobalah baca luar biasa. Dan dia banyak belajar. Justru bukan dari bangku kuliah. Orang sulit melupakan ada Umar bin Abdul Aziz pernah tampil dalam Kislapah Islam nyaris tinggal nggak ada cacatnya, ya. Dan betapa istrinya bangga sekali sampai orang masyarakat membuat syair siapa itu istrinya, bapaknya khalifah, kakeknya khalifah, saudaranya khalifah, suaminya khalifah. Nggak ada duanya perempuan seperti itu di dunia. Beruntungnya. Bagaimana dia berbuat ihsan kepada orang lain. Ketika anaknya Bermain bersama anak tetangga Anak tetangga itu yatim lagi Iseng Ya karena bermain anak-anak lempar-lemparan Kepala anaknya kena batu Ngadu anaknya ke dalam Ingat ini bapaknya Khalifa Ngadu Dipanggil anak itu Setelah dipanggil Ditanya dia bilang saya anak yatim Bapak saya sudah tidak ada Boro-boro mau dihukum Langsung dia tanya kamu sudah dapat bagian Dari negara Ketika anak ini menjawab belum, dia panggil menterinya, suruh kasih jatah anak yatim ini. Bebas dari hukuman. Coba kita itu kita bayangin. Ya. Kita bayangin coba. Bagaimana orang yang mengerti ihsan menerapkannya di masyarakat. Mungkin jadi barang langka dan dinilai orang udah enggak status suci katanya, wassatu alim. Ya, walaupun hadis ini Berbicara tentang Pembunuhan dan penyembelihan, Tapi ingat, di awal hadis Dikatakan Allah mewajibkan ihsan Pada segala sesuatu Ya Kenapa saat ini Banyak orang ngebom membunuh orang kafir Dengan dalil membela Islam Ini mestinya ditanya sama orang ngebom nih, Jangan tanya sama saya Ya Ya sama jawabannya karena tidak paham Islam. Iya kan? Orang kafir itu perlu didakwahkan, bukan dibunuh. Kita mendakwahkan orang belum udah membunuh orang. Bagaimana? Karena ulah kita Islam jadi tercoreng di mata dunia. Dengan dalil membela Islam, itu bukan membela Islam, mempermalukan Islam. Lihat di negeri kita ini. Setiap akhir tahun pemerintah ikut sibuk menempatkan aparat keamanan di sejumlah gereja karena ancaman teror bom. Orang enggak bisa beribadah dengan tenang di negeri yang besar ini dengan tenteram. Padahal agama dia diakui resmi di undang-undang. Di mana keberadaan kita yang mayoritas ini tidak bisa menjamin orang menganut menjalankan agamanya dengan tenang. Di mana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan ini tidak dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak dilakukan oleh Salahuddin Al Ayyubi. Tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya. oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Rasulullah, tidak. Bagaimana dia bisa bilang ini membela Islam? Mempermalukan Islam. Seolah-olah memang begitulah Islam mengajarkan umatnya. Ini tugas berat bagi kaum muslimin. Tidak ada satupun ulama Perhatikan sekali lagi Tidak ada seorang ulama pun Yang menghalalkan teror Semua ulama sepakat Teror Hukumnya haram Jadi jangan dengerin Orang menteror bom Menteror umat lain Membunuh orang kafir Dengan alasan membela Islam Itu hukumnya haram Sepakat para ulama Apakah sholat kita diterima jika sholat sering telat Terkadang sudah mau masuk waktu sholat yang baru Dan apa hukumannya Dia pernah telat makan gak yang nanya ini? Pernah telat bernapas gak Atau telat mengambil gaji Sudah mentok ke bulan berikutnya Pernah gak Jadi dia tidak adil ya. Kalau ditanya Apakah sholat kita diterima Ya sholat itu diterima Seperti ibadah yang lain ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah, itu syarat sholat diterima dan ibadah yang lain cuma cobalah dia pikir ketika dia bisa patuh tanpa pamrih, tanpa syarat untuk urusan dunia kenapa dia tidak bisa patuh untuk urusan akhirat padahal Allah yang memberikan semua untuk dia tidak punya pamrih tidak pernah menuntut balas, cuma menyuruh dia beribadah, yang lain tidak Sementara dia begitu patuh mengerjakan urusan lain yang tidak diperintah oleh Allah. Nah Coba dia merenung, mengevaluasi. Begitu banyak Allah memberi kenikmatan buat dia, keluarga yang tentram, kerja yang baik, kendaraan tidak berpanas terik. Coba evaluasi, perbaiki dengan baik pelan-pelan. Ya, jangan sampai mentok-mentok begini. Karena orang yang sholatnya terlambat Boleh kalau memang Lupa Masa lupa tiap hari Tiap sholat Kalau orang kebablasan waktu subuh Dia bangun menjelang zuhur Maka dia kerjakan subuh sebelum zuhur Boleh Tapi kalau tiap hari telat Masa ada orang lupa tiap hari Orang ini perlu evaluasi Bagaimana kok dia lupa pakai baju dari kamar mandi, dia lupa pakai baju dan pakai handuk seliweran di ruang tengah. Kira-kira bagaimana suasana rumah di pagi hari. Apalagi kalau ke kantor, pakai kansut aja. Kita perlu koreksi diri ketika Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan berlarut-larut dalam kesalahan. Apa yang membedakan salaf asli dengan golongan yang mengaku salaf? Karena banyak emang mengaku salaf tapi akidahnya berbeda. Salaf itu ajaran Rasulullah. Ya. Bagaimana asli dan tidaknya? Ya dilihat amalannya dan akidahnya. Siapa yang jadi panutannya? Kalau panutannya Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya asli. Aneh juga ini sekarang ada asli yang tidak asli Kayak di Tanah Abang aja. Ya. Kawi Kawi satu, kawi dua ya. Ini bukan jualan Salab ini Tidak ada mabesnya Belum didaftarkan sebagai partai yang berpolitik Boleh ikut pemilu Tidak ya. ada sekretariatnya Salab itu ajaran Rasulullah Ketika orang tanya apa itu salab Itu Islam Adapun yang lain, cuma pernik-pernik Ormas kah namanya ya. Ormas itu bukan agama Bukan madhab Apa itu Persis, NU, Muhammadiyah Itu bukan agama dan bukan madhab Madhab umat Islam diakui hanya empat Anafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Enggak ada yang lain NU, Muhammadiyah Persis itu ormas Ormas bukan agama Harus bisa dibedakan dong Ya jadi aneh kalau orang ngotot dengan Ormat, tapi tidak pernah ngotot Dengan ajaran Rasulullah Apalagi di negeri kita ini Penuh dengan fitnah Salaf itu dibilang sesat Kenapa? Karena ikut anggota GAD Gerakan anti tahlilan Saya mau tanya, Rasulullah tahlilan enggak? Suruh Kiai yang jawab Di negeri ini Rasulullah tahlilan enggak? Kenapa yang tidak tahlilan dibilang tetap Yang tahlilan aman-aman aja. -aman Padahal yang tahlilan itu Sedang melakukan syariat Hindu Ya, Orang Hindu jumlahnya minoritas Tidak ada 10% Tapi paling bahagia di negeri ini Syariatnya dipakai oleh mayoritas kaum muslimin Tahlilan itu Jangankan orang awam Kiai tahlilan Coba tanya mati kiai Ajaran siapa tahlilan itu ikut GAM Salaf itu anggota GAM Gerakan Anti Maulid. Saya mau tanya Maulid ajaran siapa? Ajaran orang kafir. Baca tuh di luar informasinya. Agama agama pencetus Maulid batiniah. Satu agama yang lebih dajal dari dajal. Itu pencetus Maulid pertama. Baca sejarah. Bukan Salahuddin Al-Ayubi Lah kalau Rasulullah tidak mengajarkan maulid Para sahabat tidak ada yang bikin maulid Terus kita kenapa bikin maulid? Menghabiskan uang triliunan bikin umat tambah bodoh Bagaimana umat Islam mau pintar? Dibodoh-bodohin terus Apa hasil yang didapat dari maulid? Enggak ada Mazhabnya apa orang di negeri ini? Tapi Imam Shafi'i memerangi maulid sampai ke akar-akarnya Coba tanya Shafi'i yang mana Shafi'i kali yang dari Cikampek, Bukan dari Quraish Kalau Shafi'i yang dari Quraish Anti dengan maulid Nah kiai di negeri ini Berani bikin maulid mengaku mazhab Shafi'i Innalillahi wa inna Yedaisi wa al-Qur Apalagi bicara akidah, Bagaimana kalau akidahnya Keluar dari ahlu sunnah mengatakan Berani mengaku salah Karena akidah di negeri kita juga banyak Ada akidah jil Jaringan iblis Ada akidah amadiyah Yang mengaku ada nabi yang lain Setelah Rasulullah Ya, Ada akidah Abangan Ada akidah Manunggalim Kaulolan Gusti Ada akidah Nirorokidul campur aduk di negeri kita ini. Akidah Ahlussunnah wal tercemar. Ini bicara akidah, bukan bicara main-main. Betapa banyak akidah yang merusak akidah umat Islam di negeri ini. Yang paling laris di antaranya misalnya pocong. Apakah akidah pocong ada di dalam akidah mazhab Syafii? Enggak ada. Jadi kalau mau tahu mana yang asli mana yang tidak, lihatlah amalan. Dan tausiah dari siapa tausiah itu diambil. Kalau cuma tausiah katanya katanya katanya nggak selesai selesai. Nanti mentok-mentok kata ustaz saya, bukan kata Allah dan Rasulnya. Bagaimana ustaznya bisa mengalahkan Allah dan Rasulnya? Bolehkah menyembeli dengan membaca Bismillah secara sempurna Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, hanya kalau Rasulullah mencontohkan Bismillah, yang cukup lah Bismillah Kan contoh kita Rasulullah Bukan Pak Kiai Contoh kita Rasulullah Rasulullah memerintahkan Makanlah dengan Bismillah Bolehkah makan dengan Bismillahirrahmanirrahim Boleh, tapi tidak mencontoh Rasulullah Karena Rasulullah Makan dengan Bismillah Jangan pakai akal Maksud Rasulullah ini Bismillahirrahmanirrahim Cuma diringkas itu pakai akal namanya Kalau Rasulullah bilang Kul bi bismillah Makanlah dengan bismillah Maka kita makan dengan bismillah Tidak bismillahirrahmanirrahim Beruduklah dengan bismillah Maka cukup bismillah Tidak bismillahirrahmanirrahim Kalau ditanya boleh Ya boleh tapi tidak mencontoh Rasulullah Alaihi Wasallam Apakah alur kitab Bisa disebut juga musrikin Musyrikin dari awalnya Memang sirik kepada Allah Alul kitab tidak sirik Nah itu bedanya Kepada orang musyrik Allah tidak turunkan kitab Dan nabi Maka itu dia tidak Disebut alul kitab Dia disebut alul kitab Karena kepada mereka Allah turunkan Nabi dan rasul dan kitab Suci untuk pedoman hidup Itu bedanya Ya, Walaupun dalam perjalanan waktu mereka menyimpang. Mereka menyimpang dalam perjalanan waktu dengan mengatakan Isa anak Tuhan, misalnya. Nanti orang akan tanya, ibunya Isa, Maria. Apakah ketika Maria mengandung dia tahu yang ada di perutnya Tuhan? Bagaimana beratnya beban Maria ketika menyuapin Tuhan? Kan disuapin dari kecil. Waktu dikasih susu, bagaimana? Lagi mau, kata Mariam, Abis. habis. Tegang gak dia bilang habis sama Tuhan? Nah, ini menunjukkan agama orang gak kritis. Tidak seperti Islam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesarannya melebihi segala sesuatu, sehingga tidak bisa diindra. Dengan mata, dengan akal, dengan segala macam. Cukup. Orang gak perlu bahas bagaimana besarnya Allah itu. Gak perlu. Tapi ketika mereka menyimpang, mengatakan Isa itu juga Tuhan, satu dari yang tiga, tiga dari yang satu, maka muncullah keanehan-keanehan yang lain. Apakah kedua orang tua Rasulullah Muhammad masih dalam keadaan mustik atau mukmin? Mustik, karena bapaknya mati ketika Rasulullah tujuh bulan dalam kandungan, ya tujuh bulan, atau tiga bulan, saya lupa. Dan ibunya wafat ketika Rasulullah masih kecil, umur empat tahun atau enam tahun dan aku belum diangkat menjadi nabi dan rasul itu yang pertama. Maka mereka memegang agama pendahulunya, Isa atau agama tauhid, agama Ibrahim. Tapi Isa ketika diangkat dan turunnya kerasulan serta kenabian itu berjarak sekitar 600 tahun. Banyak sudah ajaran Isa yang mereka selewengkan. Ya, karena itu mereka selalu mengatakan agama nenek moyang, bukan agama dari langit. Jadi orang tua Rasulullah mati dalam keadaan musrik dan tempatnya di neraka. Tidak mentang-mentang anaknya Rasul terus orang tuanya aman, tidak. Ya, apakah doa anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal akan dikabul walaupun orang tuanya semasa hidup tidak pernah sholat? Kan di situ dikatakan doa anak yang sholeh. Justru banyak kekeliruan orang tua ketika hidup diperbaiki Allah dengan doa anaknya. Ada orang tua seorang bapak yang terheran-heran dipindahkan Allah derajatnya di surga. Dia tanya, dia dapat di sini dia sudah luar biasa. Apa yang buat dia pindah? Kata Allah doa anakmu, doa anak yang tidak pernah berhenti terhadap orang tuanya. Dia tahu. Ataupun orang tuanya tak pernah sholat, abangan, ya, apapun agamanya. Tapi yang dia tahu agama orang tuanya Islam, gitew. Karena pengaruh masa lalu, ya, cara kita belajar agama berbeda-beda, sehingga agama yang kita terima pun berbeda-beda. Maka kita tidak perlu lagi mengusik. Yang perlu kita hadapi realitanya sekarang. Tidak ada anak yang tidak sayang dengan orang tuanya Maka buktikan kasih sayang itu dengan doanya Dia tahu orang tuanya tidak sholat Sampai wakar Tapi dia juga tidak bisa memungkiri Dia besar dan tahu agama karena orang tuanya Apa yang bisa dia lakukan sebagai perbuatan ihsan kepada orang tua? Selain berdoa kepada Allah Untuk kebaikan orang tuanya dalam kehidupan akhiratnya Karena dia bisa beragama pun Terlepas orang tuanya tidak sholat Tentu karena pendidikan orang tuanya Walaupun dia tahu orang tuanya tidak sholat ya? Dan dia pun Menjalani status sebagai orang tua Dia punya anak Maka kita tidak usah Membuka album masa lalu ya Kita lihat dan kita realistis Dengan keadaan kita yang sekarang Tapi seorang anak sudah sangat sepantasnya tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan orang tuanya bagaimanapun masa lalu orang tua ya barangkali cukup sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.